Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya yang saya hormati Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Masuk ke dalam surga akan Tetapi dalam perjalanan hidupnya Dia melakukan kemaksiatan Sehingga orang tersebut masuk neraka Dan begitu juga sebaliknya Ada seseorang yang ditakdirkan masuk neraka akan tetapi dalam perjalanan hidupnya orang tersebut melakukan perbuatan ahli surga sehingga masuklah orang tersebut ke dalam surga. Yang akan saya tanyakan adalah apakah orang tersebut yang masuk surga atau neraka itu karena perbuatan kita sendiri atau sudah takdir dari Allah. Pertanyaan kedua adalah bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk meminta kematian seseorang dikarenakan orang tersebut memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh sehingga merepotkan orang yang mengurusnya mungkin itu saya yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi disebutkan bahasanya tentang pungkasan hidup ya cuman bunyinya tidak seperti yang disebutkan tadi ceritanya ada orang melakukan perbuatannya ahli surga tetapi sudah ditentukan oleh Allah dia itu ahli neraka akhirnya melakukan pekerjaannya ahli neraka mati su'ul khotimah begitu juga ada orang yang melakukan pekerjaan ahli neraka maksiat waduh semuanya dilakukan tapi dia ditulis oleh Allah memang ahli surga maka sebelum meninggal dia melakukan pekerjaan ahli surga, langsung dia mati husnul khatimah masuk surga itulah yang dimaksud bahwasanya ketentuan Allah itu seperti itu, tidak ada campur tangan kita, tidak bisa kalau memang orang ini ahli surga, ya ahli surga, kalau ahli neraka, ahli neraka, tidak bisa ditawar itu kalau sudah ditentukan Allah orang ini ahli surga, biarpun dia ahli maksiat, nanti dia akan masuk surga dengan cara dengan Allah mudah Allah memberikan pertobatan sebelum sehari meninggal sebelum beberapa saat meninggal Allah memberikan dia sadar lalu menangis tobat diampuni Allah Allah bisa saja begitu sebaliknya ada orang ahli, ahli kebaikan ibadah ibadah ibadah karena memang dia ahli neraka tiba-tiba eh nyoba-nyoba melakukan kemaksiatan mati di situ ada inilah ketentuan Allah yang kita tidak bisa ikut campur. Barangkali di sini yang bertanya terus saya bagaimana? Bagaimana bagaimana? Lah, kalau saya memang ahli neraka, gimana saya? Enggak ada gunanya, enggak ada gunanya dong saya sholat terus begini. Siapa yang bilang kamu ahli neraka? Ada yang bilang kamu ahli neraka? Enggak ada. Atau sebaliknya, ngapain kamu maksiat terus? Ya biarin kan ada hadis Nabi kalau memang saya jatah surga, biarpun saya maksiat nanti kan masuk surga siapa yang ngasih bilang kamu dapat jatah surga ini harus pertanyaan yang namanya ketentuan Allah itu gaib kita tidak tahu karena kita tidak tahu kita menjalani itu loh jalan menuju surga jadi ada kodok, ada kodar kodok itu adalah pengetuan, pengetahuan Allah ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi itu kodok jadi Allah tahu kodok Allah, Allah pengetahuan Allah bahasanya si a, masuk surga masuk surga masuk surga semua Allah tahu dan kodar itu adalah terjadinya sesuatu Allah membuat satu kejadian yang sesuai dengan pengetahuan Allah Allah itu tahu anda lahir tahun 78 Allah tahu itu sebelum anda lahir itu namanya kodok jadi mulai zaman Nabi Adam, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya karena kalau pengetahuan Allah tidak ada istilahnya mulai Allah dari tahu, dari tidak tahu lalu tahu itu tidak ada Allah tahu dari dahulu, dari dahulu Allah tahu anda lahir tahun 78 dan pas tahun 78 anda lahir itu namanya Qodar pengetahuan Allah sebelum anda lahir namanya Qodok dan di saat terjadi anda lahir namanya Qodar nah, orang sering main tentang takdir kalau sudah saya takdirkan, ini salah takdir itu anda enggak tahu, ketentuan Allah itu anda enggak tahu, besok kaya melarat enggak tahu kita sering membuat misal, jangan sok tahu tentang takdir lalu enggak mau ibadah, wah neraka benar nanti enggak tahu kita ini bakal ahli surga atau ahli neraka, kita enggak tahu karena enggak tahu kita gunakan akal sehat, jalan mana yang harus kita tempuh, ya jalan surga dong misal lagi-lagi kalau menggambarkan urusan ibadah kita kurang paham, tapi kalau urusan duit cerdas kita misal ada jamaah at-taqwa yang hadir pada malam hari ini subhanallah ada rizki dibagi-bagi setiap orang dapat 10 juta ambil di tegal nah tegal itu mana kesana ya kesana ya semuanya kira-kira pergi kesana enggak? pergi sini. ada satu Katanya orang cerdas hebat ke arah menjalang ke arah Indramayu sana ngapain ngambil duit ke Tegal? Ditanya lo kok lewat sana? Kalau memang saya ditakdirkan nyampe Tegal kan saya nyampe. Apa kata orang dia tuh gi. gila? Semua orang bilang gila, biarpun katanya profesor ya. Jadi ada jalannya kalau ke Tegal ya ikut jalan yang ini lo, jalan ke Indramayu sana sama jalan surga tuh ini kok oh, sudah jalan di atas jalan neraka kok ngomong kalau memang saya ahli surga, ya gak bener ini ikut jalannya harus ini akal sehat seperti itu, sudah ini akal sehat, kalau pengen ke Tegal ya ini jalannya naik mobil ke Tegal bahkan dia mempersiapkan mobilnya yang ini karena waktunya terbatas kalau duhur gak nyampe hangus ya ambil sopir yang bagus kan begitu, sopir yang bagus mobilnya awas jangan macet ya sudah siap telepon jangan-jangan mobil macet tengah jalan saya lumayan 10 ribu, 10 juta ini kan jadi langsung ngambil ke Tegal yang berjalan ke Tegal pun belum tentu nyampe Tegal ada yang tabrakan jeder enggak nyampe Tegal sampai Jakarta rumah sakit Jakarta tapi kan dia enggak tahu kalau mau tabrakan ya kalau mau tabrakan berangkat enggak kira-kira enggak berangkat enggak tahu kita itu jangan sok tahu gitu loh takdir itu jadi kedepan depan itu kita bakal kecelakaan atau enggak ya enggak tahu yang penting jalan ke surga biarpun ada orang jalan di tengah surga kepeleset zina, maksiat, mas, mati, ada tapi kita tidak tahu, jangan sok tahu, permasalahan kita hamba kayak Tuhan, sok tahu dan ada orang yang jalan ke maksiatan, bisa masuk surga, ada yang ke indramayu, itu kan orang gila tadi ya rupanya subhanallah angkot yang dinaik itu kok berhenti di pom, beli bensin lagi beli bensin di pom indramayu situ ketemu temennya, naik mobil Eh mau kemana? Mau ke Tegal. Kok kesini? Ya cuek aja. Yang penting mau ke Tegal kalau sini nyampe nyampe. Ah ngapain ini? Ikut mobil aja saya aja yuk. Mau kemana? Saya ke Tegal. Nah, ikut mobil. Ikut temennya. Cuman dia kan tidak tahu kalau bakal ketemu temennya ya. Kalau tahu malah lain cerita. Kalau nggak tahu pura-pura tahu itu gila. Nah ini loh. Maksudnya urusan takdir itu jangan main-main. Anda tidak tahu apa yang terjadi esok hari, maka jalani itu loh jalanmu ke tegal. Anggap saja ini surga, ini jalanmu ke surga. Ibadah, ngaji, berbakti ke orang tua terus. Lah, ini orang benar sehat akalnya. Nah inilah takdir. Jadi jangan sok tahu tentang takdir. Karena takdir enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu siapapun enggak ada yang tahu. Dan itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dikasih tahu dia ahli neraka gimana yuk? Enggak enak hidup ini ya. Jangankan ahli neraka dikasih tahu saja. Insyaallah ada kabar gembira ini. Apa? Ya matimu itu 5 tahun lagi. 5 tahun masih lama padahal ya. Kalau sudah dikasih tahu jadi enggak bisa tidur ya. Tapi alhamdulillah Allah nutupin kita mati enggak tahu itu enak nikmat. biarpun besok tiba-tiba mati enggak enggak mikirin kalau sudah kasih tahu, ya Allah hidup saya tinggal dua hari, hmm, gak enak sate sudah itu. Jadi ada hal disembunyikan oleh Allah justru agar nekmat kita ini, termasuk ini, perjalanan ini. Allah menutup yang namanya ketentuan atau takdir Allah. Maka jangan sok tahu tentang takdir lainnya. Ada pun pertanyaannya, yang menjadikan masuk surga itu amal kita atau apa? Bukan amal kita, rahmat Allah. Karena Allah memilih. Tetapi orang pilihan Allah itu ada ciri-cirinya. Ibadurrahman, hamba Allah yang sesungguhnya itu ada ciri-cirinya. Yang bisa masuk surga, Allah orang yang mendapatkan rahmat. Ibadurrahman itu ada. Jika berjalan di atas bumi, hauna dengan penuh kelembutan, memberikan kasih sayang, rajin melakukan sholat. Ini adalah hamba-hamba Allah yang dirahmati. Jadi orang tidak masuk surga dengan amalnya. Tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan rahmat kepadanya, dibilih ke surga. Jadi amal perbuatan kita bukan tiket. Alhamdulillah saya sudah sholat selama 20 tahun plus puasa saya 20 tahun. Ini wah berarti saya tiket masuk surga. Enggak ada itu. Jadi enggak ada. Kita melakukan ibadah karena kita menjalankan tugas perintah dari Allah Subhanahu Nah itu. Kemudian jadi karena Allah kasih sayang kepada kita lalu Allah mengangkat kita ke surga dan ruang kasih sayang atau lingkup kasih sayang Allah ini di mana? di tempat orang-orang ahli ibadah yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka orang itu harus rajin beribadah itulah orang yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu SWT kemudian min, mendoa, doa untuk mati makruh doa mati untuk dirinya sendiri itu makruh dirinya sendiri Ya Allah matikan saya besok, enggak benar, belum tentu mati lebih bagus, jangan-jangan di ahli neraka, berarti cepat, ya, cepat siksa tapi berdoa begini, Ya Allah matikan saya, secepatnya kalau kematian baik untukku, barangkali capek hidup ya, bodoh diri dosa, doanya Ya Allah, daripada saya kena fitnah akidah macam-macam, matikan secepatnya kalau memang itu lebih baik buat saya Ya Allah, daripada termakan, ini doa yang boleh itu, tapi ya Allah matikan saya, ini putus asa kayak hanya amal saja dipikir nanti langsung problem di dunia ya Allah matikan saya, saya sumpah di dunia ini memangnya di alam kubur lebih enak dosamu banyak gitu lah kan begitu ayo tobat yang banyak kan begitu Taklah, kalau mendoakan mati orang lain bukan makruh, kurang ajar itu namanya Ada lagi dalam medis itu adalah suntik kasih sayang, membantu orang biar cepat mati itu ada, disuntik biar cepat mati karena secara medis begini-begini haram itu nggak diperkenankan. Kata dokter difonis nggak ada obat, sudah begitu terseksa, dikasih suntik kasih sayang katanya nggak ada itu haram hukumnya biar gak ngerepoti yang hidup eh yang hidup itu kan amal itu jangan lihat memang orang kadang-kadang seorang pengen mati saja daripada nyeksa yang hidup, anak-anaknya daripada capek oh enggak. bagi anak itu adalah lahan pahala dan hidup ya seperti itu, kita tolong menolong na'udhubillah apalagi seorang anak capek sama ibunya waduh diam-diam durhaka gede ini ibunya ya aduh biar cepat mati aja stafurah timu bisa terlintas yang semacam itu karena capek, karena ibu anak tidak sesabar ibu ibu emang sabar gendong, dikencingi, sakit, nangis, rela tidak makan kalau anak ibunya sakit itu sudah cepat capek na'aldubillah makanya kecuali yang telah diberi kasih sayang oleh Allah sehingga terus dengan ibunya penuh kasih biarpun sakit makanya di saat ada seorang perempuan digendong oleh seorang anak laki-laki waktu tawaf keringetan gendong ibunya yang sudah lumpuh Setelah itu orang itu duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi. Anaknya Sayyidina Umar bin Khotob. Wahai Abdullah bin Umar, kau melihat aku menggendong ibuku kan? Iya. Gimana? Apakah aku, aku sudah cukup untuk membalas budi kepada ibuku? Dijawab, tidak. Yang kamu lakukan ini tidak ada apa-apanya dibanding sesaat sedetik di saat ibu memelahirkan dengan sakit itu. Dan ada kelebihannya, ini kelebihannya. Di saat ibumu menggendongmu dengan penuh harapan agar kamu umur panjang sehat, tapi di saat kau menggendongnya, terlintas kapan matinya. Lihat, ya. anak itu seperti itu. Makanya tidak usah doa seperti itu. Jangan-jangan tuh orang tua kita, Naudzubillah. Kalau doa tetap yang baik, semoga tetap sehat. Si yang memberikan kesehatan Allah kan. Kalau memang doa kita agar dia mati dikabul, kenapa tidak doa yang baik? Ayo. enggak ada artinya sebetulnya daripada doa ya Allah cepat mati saja. Kalau memang doa kita dikabul, doa yang baik, ya semoga sembuh kan enak begitu. Kalau tidak dikabul, ya sudah tidak apa, sudah kurang ajar ni sama saudara kurang ajar kalau saudaranya. Jadi tidak perlu tidak diperkenankan mendoakan seperti itu, mendoakan agar cepat mati karena kasihan, sakit terus dan sebagainya. Tapi kalau begini bunyinya, Ya Allah kalau mangkal matian lebih baik untuknya ya tidak apa-apa. Tapi kalau lebih hidup untuknya, tapi bukan mendoakan mati. Bukan mendoakan mati, Tidak.